sebab itu ya bapa, ketika kami dengan firman Allah, kerinduan kami satu Tuhan. Kami rindu gojama setiap pribadi tempat ini. Kami rindu go curahkan Rohmu buat kami ya bapa, supaya setiap kami Tuhan, yang datang dengan keletihan, yang datang dengan beban yang berat, bahkan yang datang dengan pergumulan-pergumulan. Yang datang dengan teriakan-teriakan, yang datang dengan penyakit, dengan tantangan. Dan pada malam hari ini, Jesus, ketika kami duduk dengan firman Allah, ketika firmanmu berbicara buat kami... Maka satu perubahan terjadi buat kami Bahkan satu janji Allah kami pegang Satu penggenapan firman kami terima Kerinduan kami Tuhan Semua kami tidak terkecuali Malam hari ini Tuhan Semua kami dipenuhi dengan roh Tuhan Semua kami dipulihkan oleh Allah Semua kami diberikan kekuatan baru Semua kami diberikan kesembuhan daripada Tuhan Hamamu siap Tuhan Hamamu siap dolar Hamamu siap di jakma, hamam siap dipakai, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sudah berdoa dan ucap syukur. Halul yang amin. silakan duduk. Shalom, shalom. shalom. Kok cuma gembalanya aja yang semangat, padahal gembalanya dari tadi capek banget nganterin kita loh. Shalom, nah oke okay. Itu luar biasa Baik, saudara sama Tuhan Yesus Tadi pagi, hari ini Ketika Saya sedang mempersiapkan diri Satu hal yang saya terima tadi pagi Bahwa Malam hari ini saya minta Tuhan Firman apa Bapak Untuk hari ini Dan satu hal yang Saya ingin mentaati firman Allah Dan ketika saya berapa hari di sini dua, dua hari di sini, saya melihat memang tantangan, pergumulan yang berjumpa dengan saya nggak gampang. Bahkan nggak cuma orang-orang Indonesia. Kemarin saya dengar juga ada yang datang. Saya ada beberapa orang dari orang luar dan saya lihat dia begitu sedih, begitu hancur. Tapi ketika tadi pagi saya berdoa bahkan doa saya lebih utamakan saya bergumul untuk hari ini malam hari ini saya berdoa untuk saat ini dan saya rasakan satu kuasa yang luar biasa sampai akhirnya tadi pagi saya mendapatkan satu pencurahan roh kudus buat saya dan saya percaya hari ini terjadi sesuatu yang besar Seberapapun kita yang hadir saya percaya malam hari ini akan terjadi satu kuasa Allah yang turun di tempat ini. Saya nggak tahu masalah sudah ada apa, tapi saya ingin menyaksikan bahwa saya pun menghadapi hal yang sama. Tapi ketika saya menghadapi hal yang sama, saya melihat bahwa belum pernah satu masalah, khususnya akhir-akhir ini. Semakin saya melayani Tuhan, semakin saya dekat dengan Tuhan. Belum pernah saya lihat masalah yang tidak diselesaikan oleh Yesus belum pernah. Memang seringkali Kita diperlukan kesabaran Untuk menantikan jawaban itu Tapi satu hal yang saya melihat bahwa Setiap ada masalah Setiap ada persoalan Apa yang kita bayangkan itu Yang kita bayangkan besar Itu ketika Yesus bertindak Itu biasa-biasa aja Dan khususnya karena saya sudah berkeluarga Satu hal yang saya dapat Bahwa kesatuan rumah tangga itu mendukung iman kita siapa di sini yang belum menikah? Hah? belum menikah kan? Citra udah menikah belum? belum Tuh yang mau daftar monggo enak lo makan ribs terus Oke, okay. Dan setengahnya sudah bermata Yang sudah bermata tangga Jangan angkat jari lagi Yang sudah bermata oke. Okay. Satu hal Yang saya belajar ketika ada masalah Walaupun e, Harusnya buat saudara lebih mudah Karena sudah sama-sama ke gereja Tapi satu hal yaitu Kesatuan rumah tangga Keterbukaan Dan memang beban itu hilang Saya melihat bahwa ketika ada masalah Walaupun itu di kantor Dan saya bicara dengan suami saya. Dan akhirnya suami saya tahu masalah saya. Dan ketika saya berdoa, dia dengar. Setiap saya berdoa, saya dengar. Dan satu hal saya lihat bahwa e, ketika kami bersama, ketika kami jarang perang, jarang berantem, jarang bertengkar. Itu jawaban-jawaban doa luar biasa. Karena rumah tangga saya, saya saya dirubah Tuhan luar biasa loh rumah tangga. Kalau saudara lihat kesaksian saya, dari kecil saya biasa hidup kasar. Saya... saya biasa nggak diperhatikan dalam kata bahkan ibu saya sekarang sayang banget ini namun ada ibu saya sayang banget dengan saya tapi kalau ketika dia dia katakan sayang aja itu saya suka geli gitu loh. beneran karena apa karena saya tidak terbiasa dari kecil nggak kebiasa kayak gitu saya biasa sendiri sedangkan tadi saya dengar kesaksiannya uh, Mbak Lolita ketika dia uh, tanya gimana uh, Pak Bung Harvey Wah dia sama orang tuanya luar biasa Terus katanya lagi kalau nyanyi nggak bisa ngeliat ibunya Saya bingung kenapa sih Ya pokoknya kalau ngeliat ibunya dia nangis saja. Luar biasa bilang, Itu puji Tuhan banget Nah saya memang biasa sendiri gitu loh Jadi ketika saya belum kenal Yesus Rumah tangga saya kacau Dan mari gini begini Saya orang yang keras Orang yang kasar Jadi kalau waktu saya belum kenal Yesus Dan belum dijamu oleh Tuhan Kalau saya marah Kalau saya emosi Itu saya kasar banget Kalau saya marah Makanan ada nasi saya bisa buang di mukanya. Bahkan karena saya pernah ikut ikut kungfu waktu itu... Beneran dulu yang masih kecil... Jadi saya juga belajar rendang-rendang... Sehingga kalau saya marah juga kayak begitu. Saya kendang, saya... padahal suami saya rembul tentara. Cuma ya, ya kayak begitu gitu loh. Jadi banyak hal yang saya lihat ala rubah luar biasa. Dan ketika Tuhan Yesus rubah rumah tangga kami... Saya diajarkan untuk menghargai suami... Saya diajarkan untuk tidak kasar Apalagi kalau ngomong lu kasarnya luar biasa Kasarnya luar biasa Sampai dia yang tadinya orang Jawa yang halus Tambah tentara lagi Jadi nggak tau kayak apa kasarnya karena, karena dari perempuannya duluan Tapi ketika Yesus jama hidup saya Yesus mulai benahi pribadi saya, karakter saya Bahkan tadi pagi saya bilang sama Kami sama-sama adakan ibadah Dan saya bilang kalau mau dipakai oleh Yesus. Kalau kita terima pencurahan Roh, itu akibatnya yaitu kita akan terima kuasa untuk menyelesaikan setiap masalah. Enggak ada masalah yang enggak bisa diselesaikan. Kita pasti menang. Itu kalau kita terima kuasa Roh Kudus. Yang kedua, kalau kita terima kuasa Roh Kudus, akibatnya adalah hidup kita dipakai oleh Tuhan. Tapi ciri-ciri orang yang dipakai Tuhan adalah kesabaran. Nah, ini yang yang salah satu penyakit saya. Saya paling nggak bisa sabar. Sabar yang kedua, bisa terima orang apa adanya. Karena saya dibentuk dengan hidup dengan mujizat, sehingga saya nggak bisa ngeliat kelemahan orang. Apalagi kalau karyawan saya, saya lihat mereka sudah S2, S1. Terus katanya kerja yang kecil aja mereka nggak bisa. Itu emosi cepat sekali. Tapi satu hal saya lihat ketika Allah rubah hidup saya, dia juga rubah karakter. Dia rubah karakter. Dan saya siap dirubah Tuhan. Sehingga di rumah tangga pun saya ngerasa gitu loh. Anak-anak saya mungkin tahu, bahkan anak saya yang kecil pernah tahu. Ketika saya kasarnya luar biasa, kaca saya pecahin semua saya ancurin gitu Sampai mungkin anak saya yang kecil sempat trauma. Ketika saya pernah marah seperti itu. Tapi ya saya melihat Tuhan pakai Tuhan rubah karakter. Dan ketika Allah rubah karakter, maka rumah tangga ini berubah. Ada rasa cinta saya dengan anak-anak, ada rasa sayang saya dengan anak-anak, bahkan cinta kangen saya dengan suami. Ini udah tiga hari saya ngatin mereka berdua terus gitu loh ya. Kangen juga gitu loh. Tinggal ngitung hari nih mas suami gitu loh. Duh langsung deh ya. Nah, dan itu rupanya mempengaruhi saudara. Ketika kita punya masalah rumah tangga yang bersatu. Rumah tangga yang jauh dari pertengkaran. Itu pasti diberkati Allah. Dan saya belajar dari orang tua. Kakak beradik orang tua kami keluarga. Kakak beradik orang tua saya ini akrabnya luar biasa, sampai kami anak-anak diberkati. Bahkan kami bilang, kami selalu sualang ini, siapa ya yang baik banget May Yesus Kok kami nih kakak cucu-cucunya, sepupu-sepupunya nih nggak ada, nggak ada yang pinter, yang sarjana tuh bisa dihitung. Tapi Tuhan berkati keluarga kami luar biasa. Walaupun nggak sekolah, walaupun nggak bagaimana, walaupun, walaupun kayaknya udah hancur. Tapi Tuhan berkati luar biasa. Rupa-rupanya satu hal, karena kakak beradik orang tua saya, dari ibu saya khususnya, nggak pernah bertengkar. Sejak saya kecil saya belum pernah lihat mereka berantem. Belum pernah lihat mereka musuhan. Sementara dari pihak ayah saya, itu namanya perang terus. Berantem terus. Itu sampai anak bisa ngasih golok ke bapaknya. Dari keluarga ayah saya, dari keluarga Sumatera, itu perang, itu itu sampai pakai yang namanya pengacara, siang sampai pakai dukun, yang pakai segala macem. Dan akhirnya benar, ketika mereka bertengkar, itu perusahaan yang besarnya luar biasa, habis. Bahkan dari kakak beradik keluarga ayah saya itu, yang waktu itu, waktu saya masih kecil, di pihak ibu saya cukup diberkati, ayah saya lebih diberkati, itu nggak ada artinya sekarang habis-habisan. Perceraian, kebangkrutan, kemiskinan, penyakit. Om-om saya ada yang 15 tahun geletak di tempat tidur karena stroke. Yang satu lagi padahal kalau mau dibilang luar biasalah harta mereka. Nah sementara di keluarga pihak ibu saya yang ya oke mereka oke tapi nggak seberapa dan keluarganya saya. Sampai hari ini mereka diberkati luar biasa. Karena apa? Karena adanya kesatuan. Karena adanya hubungan. Karena adanya kebersamaan berarti kalau gereja ini mau diberkati Tuhan tadi pagi kami berdoa saya nggak tahu ketika saya berdoa Tuhan bahwa saya berdoa bukan berdoa untuk proyek saya bukan berdoa untuk khususnya keluarga saya tapi yang alat taruh ketika saya berdoa tadi pagi bersama keluarga yang kami berdoa adalah kami mendoakan gereja-gereja untuk bersatu di Jakarta dan di Amerika. Kami berdoa untuk gembala-gembala Di tempat ini bersatu Karena kalau kita nggak bersatu Bagaimana Pesan Yesus Pesan Yesus terakhir sebelum menaikkan Kabarkan Injil Ke Ke ujung bumi Nah gimana kita mau kabarkan Injil Kalau kita saling Kita sedang kabarkan Injil, yang satu ngedep. Kita lagi kabarkan Injil, yang satu ngedep. Bagaimana? Gak mungkin bisa. Terus kemarin, saya sempat ngomong dengan Bung Harfi. Indonesia gimana mungkin bersatu? Karena partai makin banyak. Nah kalau partai makin banyak Yang ini bajunya merah Yang ini bajunya kuning Itu nggak gampang Bahkan di tentara ada peraturan Yang katanya peraturan ini disetujui Katanya saya juga belum lihat Saya juga belum baca Katanya bahwa dari keluarga tentara Itu sekarang sudah boleh ikut Partai mana Tapi kemarin berapa bulan yang lalu Pangdam kami yang baru Langsung datengin Pangdam katakan memang ada peraturan Semua keluarga dulu kami Isi tentara tidak boleh memilih bahkan kami isi tentara eh, anak tentara saya nggak tahu isi tentara kami tidak boleh pakai baju partai itu kasus jadi benar-benar nggak -benar boleh dukung tapi kemarin katanya sudah boleh panglima turun tangan panglima bilang begini saya panglima Kodam Jaya saya terima resiko saya tidak izinkan anak anggota saya keluarga anggota saya untuk ikut dalam partai saya tidak izinkan tanggung jawab saya. Bahkan saya tidak ikut mereka berpihak dalam pertandingan. Tanggung jawab saya. Terus dia kasih stok, alasannya apa? Alasannya begini. Kalau saya seorang panglima pakai baju kuning Golkar misalkan. Terusnya lagi sementara komandan kami, komandan anak buah saya yang istilahnya komandan Kodim lah, itu pakai baju apa sih bajunya? Merah. Nah, pada waktu kampanye tahun depan Mereka perlu kendaraan Kendaraannya dipakai buat kampanye Hak-hak komandan Truknya dipakai Nah waktu truknya dipakai Panglima perlu kendaraan Salah satunya itu nggak bisa Padahal Panglima perlu kendaraan karena memang perlu keamanan Tapi yang ini iri Dia pikir wah Panglima cekal saya karena Saya partenya beda sama Panglima Itu satu Yang kedua dia katakan lagi Kalau di tengah jalan Tiba-tiba saya Panglima harus dihormati Terus anak buah saya yang bukan dandim lagi Yang namanya Dan Ramil, Toramil itu yang paling bawah Terus partenya beda Terus dia bisa yang harusnya dihormat Dia bisa ngekiin saya Nah itu gimana? Saya pikir-pikir benar juga ya Kita kan namanya hidup tentara Apa kata atasan A? A Kata atasan B? B Disuruh cebur ya cembur Itu kami Dan memang sampai hari ini tentara nggak bisa dipecahkan, tentara sampai hari ini mau di mau diancurin nggak bisa. Dan itu ikut dengan istrinya, istrinya juga begitu. Mau dia kaya, mau dia pintar, mau dia hebat, yang namanya anak buah anak buah. Kalau namanya senior datang buta hurufkah, kah tetap dia komandan. Nah, jadi saya lihat memang cara partai ini tidak akan bisa menyatukan. Terus saya sempat ngomongin di Bung Harvey. Gereja ini kan makin banyak ya Bungnya saya ngomong gitu. Gereja makin banyak. Kalau gereja makin banyak gimana ada persatuan. Itu tadi malam saya ngomong begitu. Tapi tadi pagi ketika saya berdoa beda. Waktu saya berdoa Bung. Kalau partai banyak nggak mungkin bersatu. Nah kalau gereja banyak gimana mau bersatu. Pasti yang satu pengen lebih ini, lebih ini, lebih ini. Tapi tadi pagi ketika saya berpikir seperti itu. Tuhan langsung benahi pikiran saya. Ketika saya berdoa. Doa saya ini ada ibu, ada ibu saya, ada tante saya. Mungkin mereka ingat tadi pagi kita berdoa kan. Doa saya yang pertama adalah dengan adanya gereja yang banyak, Tuhan ingin mempersatukan. Allah ingin persatukan. Berarti harus ada persatuan supaya ada mujizat. 4,6 miliar itu tidak mudah dikejar. Hanya ada dengan mujizat, tapi mujizat ada ketika bersatu. Nah, sekarang Saya lihat hampir di sini rata-rata sudah berumah tangga. Masalah tetap ada. Tapi bagaimana kita punya mujizat kalau kita antara suami istri tidak satu. Satu hal sejak saya kenal Yesus tahun 91 Ini untuk yang muda-muda mungkin pelajaran ya. Toh akan masuk dalam pernikahan. Bener nggak Citra? Kan mau nikah juga kan? Ya 22 tahun umurnya ya enggak. 22 tahun ya nanti, tapi buat nanti ya, ini tidak bicara menjurus kesana, tapi ini buat kita yang sudah menikah yang belum lakukan lakukan, yang yang belum nikah nanti kalau sudah nikah mulai awal dengan seperti itu. Uh, saya belajar dari kakak-kakak senior saya karena saya belajar kenal Yesus di Batu Malang dan itu sekolah teologi ya. Sini saya belajar tata tertib dari sana. Saya diajarkan saya melihat para hamba Tuhan. Dan ketika saya praktekkan benar Saya merasa, merasakan benar Ketika namanya suami istri Itu pastikan ada satu hadrus berhubungan Suami istri Nah banyak hal orang tidak anggap remeh amal, amal, maaf, Anggap remeh Ketika mereka berhubungan ya berhubungan saja Mana mungkin berhubungan dengan doa Apalagi Kalau sudah waktunya nggak mungkin Tapi saya belajar dari kakak-kakak saya Dan akhirnya saya bawa ke rumah Padahal suami saya Seorang Muhammad Walaupun dia Muhammad saya ingin praktekkan firman. Saya bilang dengan suami saya, "Mas, karena saya sudah dijama oleh Yesus, sehingga mulai hari ini ketika kita berhubungan suami istri, saya tidak mau mulai hubungan tanpa doa." Nah, namanya Muhammad mau doanya gimana? Arekan terus gimana dong? Gak apa-apa, aku yang pimpin doa. Doa saya nggak pernah berubah. Tuhan, ketika kami berhubungan suami istri, kami tidak mau hanya tubuh kami yang berhubungan. Tapi kami mau roh kami, jiwa kami, hati kami, pikiran kami Tuhan satukan, saudara. Itu dari tahun 91 sampai hari ini, dan akhirnya sampai sekarang, saya mulai coba. Setiap berhubungan saya pura-pura lupain, bahkan saya nggak pernah ingetin doa. Tapi akhirnya suami saya tidak pernah tidak sampai hari ini. Setiap berhubungan dia yang minta. Doa dulu. Saya pura-pura bodoh, enggak. Pura-pura enggak denger Doa dulu. Bahkan dia tidak berhubungan. Saudara hasilnya tahu apa? Yang saya alami. Ketika kami ada masalah, Allah mulai rubah karakter saya. Saya mulai mendapatkan karakter suami saya. Bisa menghargai saya, bisa mengasihi saya, bisa mengerti saya. Dan suami saya juga begitu. Ada karakter saya yang dia terima. Bahkan banyak hal yang saya dirubah. Karena ketika kami mulai bersatu Dan yang kedua Masalah Setiap ada masalah Saya menjadi ringan Ketika saya bawa pulang ke rumah Dan bawa pulang ke rumah suami saya tahu Nah ketika tantangan itu ada Saya nggak takut, kenapa? Karena di tantangan masa ini Dipikul dua orang Dipikul oleh dua orang, itu beda Kesatuan itu inti Hampir semua kemarin yang bicara dengan saya, hampir semua masalah. Dan bahkan saya bilang dengan Bung Harfi, memang kita harus kemari. Bukan hanya firman aja. Kita juga perlu hibur mereka. Karena apa saya bilang? Saya rasakan apa yang yang yang adik-adik saudara-saudara rasakan kerja di sini, kerja tidur, kerja, tidur. Apalagi ditambah belum ada garansi. Masih dicari-cari. Kemarin saya tanya, mana si Tompel? Benar nggak sih? Tompel. Gak sih? tompel. Oh, eh, Pentol. Tompel, Pentol. Kok nggak ada yang biasanya rame kok nggak ada? Pulang. Lu kenapa pulang? Ibu cerita ketakutan. Nah jadi saya bisa ngebayangin, udah ada masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah difitnah orang, masalah diomongin orang, masalah begini, tambah lagi hidupnya aja belum safe. Terus saya bilang, kalau kami di London nggak begitu, emang nggak bisa. Kami di London harus tetap ke home office. Kalau kami mau tinggal seperti itu, kami harus buat sekolah surat sekolah. Nah surat sekolah itu harganya 1500 pon per tiga bulan sterling dan itu kami harus kerja karena biasanya kalau orang yang yang tinggal sana separuh dibebani orang tua di Jakarta separuh buat dia hidup tapi kalau karena saya saya tidak dibebani oleh orang tua saya saya hidup sendiri jadi jam 8 pagi sampai jam 5 saya kerja buat visa saya jam 5 pagi 530 saya kerja sampai jam 1 pagi buat hidup saya buat bayar apartemen saya selama empat tahun seperti itu, selama empat tahun. Jadi saya ngerasain, dan itu saya ngerasakan bahasa bahasanya belum kenal Yesus dalam arti kata saya tinggalkan Yesus total. Saudara bersyukur. Tadi kami ngomong ya Mbak Bulili enak loh. Bu bilang, iya saya kalau nggak ada gereja kalau nggak ada ibadah seperti ini nggak mungkin kuat. Saya bilang bener nggak bakal kuat karena begitu banyak tantangan. Tapi satu hal ketika saya berdoa tadi pagi saya sudah siapkan firman ini. Bahkan saya minta pencurahan Allah Dan Allah kasih roh kudus hari pagi pada saya Dan satu hal Pesan yang jelas buat saya Yaitu adalah persatuan Pesannya adalah persatuan Persatuan gereja bahkan saya berdoa Tadi pagi saya langsung berdoa untuk hamba, -hamba Tuhan di Jakarta Saya berdoa untuk hamba Tuhan di tempat ini Bahkan tadi pagi saya berdoa Tuhan Malam ini Tuhan izinkan para gembala-gembala Gereja di tempat ini datang Itu yang saya berdoa tadi Supaya ada persatuan setiap gereja Nah, untuk gereja-gereja bersatu, jemaatnya harus bersatu. Jemaat gereja sana, jemaat gereja sini coba bikin satu persatuan supaya gembalanya pun bersatu. Kita sudah punya masing-masing lemari, jangan pindah-pindah lemari. Kita sudah masing-masing punya lemari. Kalau udah taruh di situ, taruh di situ. Nah, sekarang kita lihat dari firman Allah. Apa bukti bahwa persatuan itu memberikan dampak kemenangan ketika kita punya masalah ketika kita dalam keadaan krisis kita buka dua tarik dua tarik dua puluh Dua tarik dua puluh ayat Tiga Sebelumnya saya ingin baca ayat satu Supaya kita bersama Ayat satu Saya akan bacakan ayat satu Kita semua yang lain baca ayat dua Sampai dengan ayat empat Kemenangan atas Moab dan Amon akhir pemerintahan Yosafat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Mionim. Ayat 2. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Coba lihat, ada dua hal, ada musuh dan ada Yosafat serta rakyatnya. Musuh aja untuk menyerang Yosafat karena dia seorang hamba Tuhan... Seorang hamba Allah, seorang pilihan Allah, ini musuh juga datang nggak sembarangan. Dia nggak mau sendiri. Padahal dia tahu pemerintahan Yosafat ini pemerintahan yang baru. Kalau kita baca ayat 19 ayat 18, ini baru. Dia baru. Seharusnya musuh sadar gitu loh. Kalau dia datang sendiri pun dia juga besar. Dia pasukan yang kuat. Dia nggak ada masalah. Tapi musuh nggak mau. Dia nggak mau datang sendiri. Karena dia tahu ini orang yang diurapi Tuhan Oleh sebab itu kan setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang Melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Mionim Ini musuh, musuh aja mereka bersatu loh Untuk melawan orang pilihan Allah Padahal orang pilihan Allah ini masih baru Kerajaan yang baru Walaupun kerajanya baru musuh nggak berani ngadep sendiri. Nah itulah musuh kita iblis. Dia nggak mungkin datang satu orang, saudara. Dia nggak mungkin dengan sendiri satu setan, nggak mungkin datang satu iblis, enggak. Dia akan datang sepasukannya. Apalagi ketika kita baru bertobat. Apalagi ketika kita baru kenal Yesus. Dia nggak mau kita lebih kuat. Dia tahu. Ini orang baru kenal Yesus, dia baru ngerti kulitnya aja. Lebih baik sekarang aku serang daripada ntar dia, dia kuda-kudanya kencang, kuda-kudanya kuat, pondasinya kuat. Ini lebih repot katanya iblis. Lebih baik kita bersatu bersama-sama serang dia. Masalah dari kanan datang, kiri datang, dari depan datang. Itu yang saya alami diserang kanan kiri. Nah dalam keadaan seperti itu apa yang Saudara lakukan? Musuh aja bersatu Nah kalau kita enggak bersatu gimana? Saya lihat Yosafat Saya belajar dari Yosafat lihat, lihat bagaimana Yosafat Melawan musuhnya Ayat tiga Yosafat menjadi takut Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda Supaya berpuasa Lihat saudara Lihat bagaimana Yehuda, Yehuda, Yesafat. Yesafat saya anggap itu adalah gembala saudara sebagai pemimpin di tempat ini. Yesafat ketika dia dengar kabar dia akan diserang, dia enggak ceroboh, dia enggak langsung mikir sendiri, dia enggak langsung nghadap Tuhan sendiri, dia enggak langsung berdoa sendiri, tapi dia apa? Dia serukan, dia serukan, menyerukan kepada seluruh Yehuda. Coba lihat. Ini pemimpin yang bijaksana. Ini pemimpin yang pasti dia menang. Karena apa? Ketika ada masalah, dia enggak mikir diri dia sendiri. Saya kuat, lebih baik saya berdoa sendiri. Saudara, walaupun suami saya masih seorang Muhammad... Tapi ketika ada masalah, saya nggak mau sendiri. Ketika saya dikejar-kejar utang, saya nggak mau sendiri. Ketika saya harus harus terima surat kali, saya nggak mau dikejar sendiri. Ketika di kantor, saya ada masalah, saya nggak mau sendiri. Saya tetap bicara sama suami saya. Bahkan saya pegang tangan sama yuk kita berdoa. Anak-anak saya, saya latih. Dari kecil saya latih mereka untuk tahu masalah orang tuanya. Bahkan kemarin saya bilang sama mereka, kita punya rumah di Singapura. Tapi saya seorang pengusaha. Suatu saat saya perlu dana yang di mana untuk membekap proyek-proyek. Satu saat kami perlu, maka mau tidak mau satu saat pun rumah itu harus dijual karena rumah di Singapura seperti kayak jual emas. Gampang sekali dibandingkan dengan Jakarta. Dan saya bilang sama anak-anak saya, kalian harus siap. Kalau rumah ini diambil dijual, jangan malu, jangan minder, jangan down kalau harus sewa apartemen. Bahkan saya ajar mereka, jangan sombong. Suatu saat kamu harus begini Jangan malu Dan Saya coba untuk diri saya sendiri Dan begini saya katakan Mama kemarin ketika macet di Jakarta Turun dari mobil Mercy, Supir nggak ngasih Sekretaris saya nggak ngasih Saya bilang saya turun, saya langsung naik ojek Dari kuningan sampai dengan permata hijau Bahkan dua kali ketika ibadah Dari kuningan saya naik ojek Terus sekretaris saya juga ikut naik ojek Karena kemana saya pergi dia ikut terus kan Dia bilang dua ojek jadi jadi saya lucu nggak, bu gimana? Dia kayak cowok jadi dia pakai celana, saya kan selalu pakai rok. Jadi naik motor bayangin pakai helm, bu saya fotonya ibu pakai helm. Itu rame di kantor, bu pakai helm, bayangin nggak? Bu ibu nggak apa? Saya bilang gak ada masalah. Karena Kalau kita nggak siap gimana? Dan itu yang saya bilangkan waktu saya, harus siap, harus sama-sama bersatu, sehingga saya nggak takut, saya nggak takut ketika ada masalah. Karena saya tahu anak saya, suami saya mendukung. Bahkan ketika saya bersaksi mereka juga dengar. Setiap masalah, kalau sudah dan saya ingin menang. Bagaimana kita melewati masa krisis kita. Bagaimana ketika ada tantangan kita lewati dengan kemenangan. Satu, harus ada persatuan. Itu kunci utama. Gereja harus bersatu. Gereja sedang bangun kalau gembala sendiri nggak bakal Bisa. Tapi kalau kita bersama-sama. Gereja punya satu visi, harus bersama-sama, nggak bisa enggak. Hilangkan rasa pikiran aduh itu kan cuma itu kan tugasnya si Pak Lukas dan Ibu. Oh, itu tugasnya wakilnya, Saudara. Saya di sini kan kerja. Ya saya kan di sini, Saudara. Ini rumah kita, sama-sama. Harus ada persatuan. Dan yang kedua, lihat. Bagaimana Yosafat? Yang kedua, Apa yang harus kita lakukan ketika kita ada krisis Yosafat ngaku Yosafat menjadi takut Siapa sih yang gak takut ketika ada masalah Siapa yang gak takut Dia seorang hamba Tuhan dia juga takut Seorang raja Yosafat menjadi takut Lalu mengambil keputusan apa Untuk mencari Tuhan Cari Tuhan ketika kita sudah bersatu Sama-sama kita cari Tuhan Jangan satu cari kesini Yang satu cari kesini Rumah tangga yang satu Lebih dulu cari utang dulu Baru cari Tuhan Sementara istrinya cari Tuhan dulu Baru cari utang Sama-sama cari Tuhan Berbahagialah saudara Yang sudah sama-sama kenali Yesus Saya sudah suka sedih loh Ketika ada masalah Tapi saya bersyukur suami saya nggak pernah menolak Kalau saya ada masalah saya berdoa nggak pernah menolak Kalau nggak ada masalah dia nolak, tapi kalau ada masalah dia nggak pernah nolak gitu loh. Kalau dia tahu saya udah kuat air mata, Mas berdoa yuk Mas, aduh Mas saya pegangan, dia nggak ada masalah. Karena dia tahu itu masalah dan dia tahu jawabannya cuma Yesus. Tapi kalau nggak ada masalah, aduh kamu, aku kan mau sholat juga nih gitu loh. Nah, saudara yang suami istrinya seiman bahkan sama-sama pelayanan tuh luar biasa. Cari Tuhan, cari Tuhan. Nah, gimana caranya cari Tuhan? Bagaimana kita mencari Tuhan? Karena rahasia yang kedua adalah harus cari Tuhan, nggak ada yang lain lagi. mau lewati masalah cari Tuhan. Caranya kita mencari Tuhan dikatakan Yosafat di sini, ia menyerukan kepada suruh Yehuda supaya berpuasa. Ini satu pengorbanan. Puasa di sini jangan artikan nggak makan nggak minum. Orang seberang jual lebih jago dari kita kalau soal puasa. Mereka Senin Kamis puasa. Bisa bertahun-tahun. Bahkan ada puasa yang namanya tanggal lahirnya dipuasakan itu orang Jawa. Puasa 40, 30 hari rame-rame. Anak umur 8 tahun udah rame-rame. Kita belum tentu. Tapi yang dimaksud dengan puasa di sini selain makanan dan minuman adalah puasa. Puasa ini dalam arti kata pengorbanan. Amin. Pengorbanan yang namanya puasa itu pengorbanan Bukan hanya makanan minuman Pengorbanan ketika tingkah laku kita selama ini nggak menyenangkan Kita harus berani berkorban tinggalkan Yang biasanya ngerokok harus korbankan matikan rokok Itu namanya puasa Yang biasanya suka selingkuh ketika kita mau menyelesaikan masalah keluarga Matikan yang namanya selingkuh Itu pengorbanan Yang selama ini pelit banget matikan pelitnya Itu namanya puasa Puasa makan minum kalau tetap pelit ya sama aja bohong. Puasa makan minum kalau cuma tetap aja ngerokoknya jalan. Uh, terusnya selingkuhnya jalan sama aja bohong. Ini yang masuk puasa. Pengorbanan. Suami sama-sama berkorban. Supaya apa? Supaya Allah tergerak. Kembali lagi ke sakius. Bener gak? Ketika kita bisa berkorban. Mata Allah pasti tertuju buat kita. Ada pengorbanan. Coba latih. Latih berpuasa tidak dengan cara Makan minum Tapi adalah kebiasaan kita yang tidak memuliakan Tuhan Itu kita puasakan Saya yakin percaya nilainya lebih besar Benar atau benar? Lebih besar Yang susah banget Yang setiap hari biasa nipu istri Yang istri biasa nipu suami Coba puasa berhenti Itu lebih artinya lebih besar daripada makanan dan minuman nah, Ketika kita cari Tuhan Yang pertama puasa Yang kedua apa lagi pada waktu cari Tuhan Coba lihat lagi ayat 6 ayat 5 ayat 5 dole lalu yosafat berdiri tengah-tengah jemaah Yeruah dan Yerusalem rumah Tuhan di muka pelatarannya nah maksudnya apa ayat 6 ini maksudnya apa ayat 6 ini ketika kita cari Tuhan kita benar-benar cari dalam sikap ibadah enggak cuma mulut tok ibadah ibadah apa ya hari ini ibadah Ibadah apa? Hari Minggu ibadah. Ibadah apa? Ketika kita bersekutu, ketika kita bangun tidur, nggak cuma bangun doa selesai, semua orang juga bisa. Orang nggak kenal Tuhan juga bisa melakukan itu. Tapi ibadah adalah masuk ke rumah ibadah Allah, itu kita rasakan hubungan Allah dengan kita ketika kita beribadah. Ketika kita doa, kita merasakan penyembahan yang luar biasa. Rasakan pujian, rasakan firman Allah. Itu ayat lima. Dia lalu Israel di tengah-tengah jemaat Yahuda dan nyirsa di di rumah Tuhan, di rumah Tuhan. Enggak dibilang di gereja, di rumah Tuhan. Ya di gereja, ya di persekutuan hari ini, ya di rumah Tuhan saya. Dan berikutnya cari Tuhan. Itu adalah ya Tuhan Allah nenek moyang kami. Ayatnya apa itu? Bukankah engkau Allah di dalam surga? Bukankah engkau memerintah atas genap kerajaan bangsa Kuasa dan keperkasaan ada dalam tanganmu Sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau Bukankah engkau ala kami yang mengalih penduduk tanah ini Dari depan umatmu Israel Dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabatmu itu Untuk selama-lamanya Apa yang maksud ayat 6 dan 7? Ya? Wah harus kuis lagi nih Ya, yeah, saya sudah tahu itu yang ditunggu-tunggu Tadi udah shopping masih ada kembalinya sih. Ayo, ayat 6 7 apa? Anak muda supaya, eh? Saya mau kita sama-sama eh, sharing firman supaya ketika kita baca Alkitab di rumah juga, oh kalau baca Alkitab tuh seperti itu rupanya. Jadi nggak asal baca. Cuma kok catatan saya hilang nih catatan saya nih. Oke. Okay. Apa ya, ayat 6 dan 7? yang Pak Gembala nggak boleh ikut, nggak nah, usah Pak Gembala nanti kita beliin coklat, kita beliin apa, Cistik nah, kita beliin cistik aja, ayo ayat 6 dan 7 ketika kita cari Tuhan, pertama tadi puas, eh, pertama tadi berpuasa, kedua datang ke rumah Tuhan itu pasti doa, yang ketiga apa? Ayat 6, ayat 7, coba baca baik-baik. Dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah engkau ala dalam surga, bukankah engkau merintah atas segenap kerajaan bangsa, kuasa dan ke, ke, keperkasan ada dalam tanganmu. Ayat 7, bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini, dari depan umatmu Israel. Ayat 6 dan 7 ini bicara mengenai memperkatakan firman Allah Amin. Ketika kita jadi Tuhan, memperkatakan firman Tuhan. Tapi gimana memperkatakan firman Tuhan? Baca alkitabnya kita, yang pernah. Apa yang mau diperkatakan? Makanya itu memang penting baca firman. Ketika ada masalah, perkatakan firman. Tuhan, saudara, saya pernah alami ini ketika di Bali. Ketika saya datang, anak saya yang saya pernah buang di Eropa datang ke Indonesia dan saya bawa ke Bali. Itu ibu saya juga tahu, mungkin masih ingat. Dan pada waktu itu, anak saya ada, saya jalan-jalan sama -jalan dia ke Bali. Dan nah, waktu itu akhir bulan Januari. Jadi tanggal 31 itu kayaknya, tanggal 1 kayaknya bank di Indonesia tutup gitu ya. Eh tanggal 31, tutup atau? Pokoknya itu hari, hari bank itu tutup. Tiga tutup, tak tutup buku. Tapi tutup buku cuma bank sebagian kerja, tutup buku. Nah pada waktu itu saya pikir semua beres. Saya pikir dana yang dari luar negeri Singapura itu masuk untuk membayar e, apa kewajiban kami kepada bank. Jadi saya pikir tenang aja saya libur aja santai, nggak tahunya uang itu belum masuk karena akhir tahun. Jadi banyak yang cuti yang di luarnya jadi belum masuk. Nah lagi jam 11 siang saya enak-enak janjian ke Bali. Dapat telepon dari kepala bank. Ibu Fiba tolong, tolong ibu datang ke bank. Waduh Pak saya lagi di Bali. ini harus diselesaikan. Dana ibu kurang. Silahkan Pak gimana gimana caranya? Saya lagi di Bali itu yang pertama. Yang kedua ini kan semua bank kan tutup. Nah kalau semua bank tutup bagaimana saya mau dana? Berapa kekurangannya? Kekurangannya 600 juta. Nah itu uang bukan uang kecil, uang untuk cash tuh ATM nggak mungkin sebesar itu. Buka cek, dan, pak boleh nggak? Saya ada surat transfer bank dari luar negeri, dari Singapura, buktinya ada. Kalau bapak mau saya suruh ukuran saya, buka kantor saya, ambil. Ini komputer, komputer nggak bisa bicara seperti itu, ini sistem. Jadi kalau nggak masuk, nggak bisa ada keterangan, langsung blek merah. Nah saya nggak mau sampai bank saya merah. Karena akibatnya kalau bank saya merah, kami disupport oleh bank 100% untuk pendanaan. Jadi saya jaga banget. Dan mereka bilang, nggak bisa. Pak tapi uang itu ada mungkin karena bank Indonesia tutup terus di sana begini-begini. Pasti deh pak tanggal 2 masuk, ya tanggal 1. enggak bisa bu Fiba, harus sekarang juga. Saudara apa yang harus kita buat? Terus kalau saya nggak kirim, resikonya apa? Resikonya. Ibu kan lagi ngajukan fasilitas lagi kan? Saya bilang, iya. Fasilitas itu nggak bisa kita penuhi Loh pak, kalau fasilitas itu nggak dipenuhi Berarti proyek saya nggak bisa dikerjakan Karena itu merah Jadi saya harus apa? Nggak ada cara lain Store uang sebelum jam 11 pagi Itu jam 8, jam 9 6. Sebesar 600 juta Saya bilang dari mana 600 juta Orang mana yang libur panjang akhir tahun Punya duit 600 juta di rumah Kalaupun saya pinjaman orang gitu loh, Orang mana yang punya Akhirnya di mobil saya di depan, anak saya di belakang saya nggak mau bikin dia gelisah. Apalagi kalau saya pergi ke Jakarta dia pasti kecewa. Baru ini kali lagi ketemu dengan ibu kandungnya, 19 tahun nggak pernah ketemu. Terus saya tinggalkan dia, selama ini dia lihat saya kerja-kerja. Di dalam mobil itu saya di depan, saya cember dah. Doa saya begini, saya perkatakan firman Allah. Saya perkatakan Tuhan, Yesaya 60 bilang, siang dan malam pintumu terbuka, supaya kekain bangsa-bangsa diperintahkan. Saya tahu enggak ada namanya hari tutup buat Tuhan. Enggak ada satu jam tutup buat Tuhan. Kami memang holiday, tapi Tuhan tidak holiday. Sehingga kami tahu siang namam itu pintu terbuka. saudara ketika saya perkataan firman, saya per di mobil, dia lagi nonton apa keliling, saya hanya memperkatan, itu udah jam setengah sepuluh. gimana? Saya bilang, oke pak, saya kirim staf saya. Saya telepon dulu staff saya. Staff saya... Baru mau berangkat ke Bandung, Karena cuti panjang, Accounting saya. Saya bilang, Tolong jangan ke Bandung. Stand by, Nanti ada perintah, Kamu kerjakan karena saya di Bali. Saya terus lagi perkatakan, Saya perkatakan, Semua firman yang saya ingat, Saya perkatakan. Hasil saya, saya perkatakan firman, Tuhan tahu apa yang terjadi. Saya dapat hikmat dari Allah. Hikmat yang Allah berikan buat saya. Coba kamu telpon kemari. Saya ingat sesuatu saya ingin telepon teman saya yang udah lama saya nggak pernah telepon. Yang itu teman yang pernah memperkenal, yang pertama kali memperkenalkan saya dengan suami saya. Seorang tentara pangkatnya mayor. Nah, Saudara bayangin, kami pangkat letkol pengusaha aja nggak mungkin butuh duit dengan seorang mayor yang tentara, yang saya nggak tahu dia dinas di mana. Tapi ketika saya selesai perkataan firman, yang diingat oleh pikiran saya nama dia. Saya telepon. "Hei, apa kabar? Udah lama segala macam segala macam." Terus saya bilang oke, okay, kalau saya telepon pasti ada sesuatu. Apa yang bisa saya bantu? Saya enggak tahu kamu apa cuma kok di pikiran saya nama kamu. Boleh enggak bantu saya? Saya butuh dana 600 juta. Wow, saya ini kan mayor. Iya, saya tahu, tapi nama kamu yang di pikiran saya. Saya tahu kamu mayor belum naik. Orang suami saya jelekot, masa kamu lebih dari jelekot kan enggak mungkin. Tapi nama kamu yang di pikiran saya. Terus kenapa? Saya butuh 600 juta. Kapan? Setengah jam lagi. Ya ampun Fibah katanya. Enggak beneran saya gitu kan. Penting saya ada uang masuk tapi uang itu karena Bank Indonesia libur baru tanggal 2. Pokoknya kamu kasih saya akan share komisi. Saya akan bayar kerugiannya. Saya akan kasih hadiah. Saya pengusaha. Jadi saya berhak begitu. Dan akhirnya dia bilang gimana caranya ya Fibah? Tapi kamu ada enggak? Kan enggak ada bank yang buka. Gak usah masalah bank Tapi kamu ada nggak dananya Karena saya juga pikir Dia mayor saya gak tahu dia apa Ada nggak dananya Dananya sih ada Tapi nggak mungkin di rumah Dia manggil sembah Ada sembah Tapi nggak mungkin di rumah Terus di mana Di bank Oke Di bank mana Ini bank semua tutup Semua bank tutup Karena akhir tahun Saya tahu itu bank tutup tanggal Tanggal satu kayaknya Tanggal satu bukan tanggal satu, tanggal, satu, tanggal satu Tapi ada orang yang kerja Semua orang tutup Banknya tutup Ya oke Bank kamu bank apa terus dia sebut BNI, wow itu bank saya. BNI di mana? di sana. Oke, tutup-tutup saya tutup telepon saya telepon uh, pimpinan bank BNI. Pak, duitnya ada, tapi uangnya ada di bank BNI. Ya sudah, carikan. Bukan punya saya, punyanya orang. Terus gimana nih? Ini kan tutup. Ya udah, sekarang gini. Cabang mana? Saya sebutan. Cabang Darmogot. Oke, saya di cabang Senayan. Bilang, kamu kirim orang kamu kemari Nanti saya akan bicara dengan uh, Pimpinan dari cabang Dharma God. Itu udah pimpinannya udah cuti Yang kerja kan cuma yang yang kasir Yang pembukuan Saya nggak tahu bagaimana cara mereka bekerja Ayah saya bilang sama staff saya Kamu sekarang juga pergi ke Dharma God Bikin perjanjian begini-gini Tanggal 2 uang masuk kembalikan langsung saya Jam 11 ditunggu Jam 11 kurang seperempat Saya dapat telepon dari pimpinan bang saya Ibu Duit semua sudah masuk. Clear. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. <gülüyor> Secara dia. Allah bisa buka pintu walaupun Bang tutup karena memperkatakan firman. Lihat, nanti kita lihat. Yusufat ketakutan diserang kanan kiri. Tapi ketika dia takut, dia cari Tuhan. Dia cari Tuhan, dia puasa, dia bersatu, dia puasa dan dia masuk puasa yang enggak main-main, benar-benar berkorban. Kita mau tapi kita enggak mau berkorban. Harus berani berkorban. Dan bahkan ketika dia ber, berkorban juga Dia juga memperkatakan firman Nah akibat dia memperkatakan firman Lihat akibatnya Sama seperti yang saya dapat. Jadi memang Allah enggak aneh-aneh Ketika kita percaya dengan firman Itu terjadi buat kita Yosafat ini yang saya belajar Ketika ada masalah Dan ketika Yosafat memperkatakan firman Coba lihat ayat 15 oh, Ayat 14 Ayat 14 Kita baca sama-sama. Hayat -sama. 14, 1, 2, 3. Lalu Yeziel bin Zakaria bin Banaya bin Matanya, seorang lewi dari Baniya Asaf Asal, dihinggapi oleh roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru camkanlah hai hey, seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku raja Yosafat beginilah firman Tuhan kepadamu janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Saudara perhatikan baik-baik. Lihat, ketika dia memperkatakan firman Tuhan, datang hamba Tuhan kasih nubuatan, "Hei, nggak usah takut." Karena ketika ada masalah Kamu nggak usah takut dengan laskar yang besar Yang katanya mereka datang bersama-sama Yang dari kanan kiri mereka datang Karena Tuhan alamu yang akan berperan di depanmu Engkau akan lihat kemenangan saudara lihat Langsung datang seorang hamba Tuhan Buat Yosafat Berarti Yang ketiga adalah Masalah Jangan dihindari Masalah Jangan sembunyi Ketika ada masalah ketika ada krisis Jangan saling menyalahkan Jangan saling menuduh Yosafat dari tadi tidak menuduh rakyatnya Tidak menuduh musuhnya Tidak mempersalahkan musuhnya Tapi Yosafat belajar untuk cari Tuhan Dan akhirnya apa? Firman Allah jelas katakan hadapi ve bize çevirme zaman belki Yerusalem, Tanrı kralı, Firman demek Jangan takut. ayat 16, coba lihat, ini yang disuruh hadapinya Yat 16. Besok haruslah kamu turun, menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Zis dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun yerwel Lihat, lihat cara Tuhan. Allah nggak suruh dia sembunyi dari musuh, tapi Allah dah hadapi. Kamu maju, kamu nggak jangan tunggu musuh datang, tapi kamu maju hadapi mereka. karena apa? kenapa Yosafat berani? kenapa Yosafat berani hadapi? coba, kenapa? iman? karena iman? karena iman dia berani hadapi. tapi bagaimana iman itu muncul? kan iman nggak muncul datang, datang begitu saja, saudara. yang ada si Amin bukan iman, bener nggak? iman nggak mungkin datang begitu saja. kenapa Yosafat berani maju? karena dikatakan begini. E Dalam peperangan ini tidak ini ayat 16 lalu berutusan Yosafat dan ini keesokan harinya ayet 20 keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun. Berarti Yosafat percaya, berarti Yosafat punya iman. Mangkai itu dia maju. Kalau dia nggak beriman dia nggak maju. Tapi bagaimana iman itu timbul? Nggak mungkin iman itu timbul dadakan. Iman itu timbul karena ayat 15 kuncinya. Karena ada janji Allah. Iman timbul karena ada perkataan Allah, saudara. Kalau nggak ada janji Allah, nggak mungkin muncul iman. Bener atau bener? Kenapa Abraham berani kasih Isa? Karena dia sudah terima janji bahwa Engkau akan menjadi bapa segala bangsa. Bahkan dalam Ibrani 11 dikatakan sekalipun ini anak, kenapa ya eh, Abraham berani kasih? Sekalipun ini anak mati, tapi saya tahu saya punya Tuhan yang bisa menghidupkan orang mati menjadi hidup. Itu janji. Kenapa Yusuf berani? masuk ke penjara. Karena di umur 17 tahun dia udah pegang janji. 13 lalu dia pegang janji bahwa dia akan menjadi orang yang tertinggi yang akan memberkati keluarganya. Karena janji. Nah, sekarang berani nggak melangkah? Saya aja terbebani untuk gereja saudara. Nah, bagaimana dan kita? Berani nggak terbebani untuk gereja? Masa sih mau pindah hari ini KKR di sini? besok KKR di sana kalau sana dipakai KKR di sini kalau di sini pakai nanti iblis gampang nyerangnya untuk ngancurin ini gereja gampang banget jangan kasih tempat itu nanti jemaatnya kececeran nah kalau jemaatnya kececeran selesai mereka nggak bisa bersatu jadi memang rumah ibadah harus ada rumah ibadah harus ada kita aja nggak punya rumah bingung kita kontrak aja bingung Nah ini rumah Tuhan harus ada Kalau mau lihat teman Tuhan Habakkuk lebih ngeri lagi Jangan dulu punya rumah sebelum ada rumah ibadah Sebelum bangun rumah ibadah Lebih ngeri lagi Bahkan saya bilang begini Orang yang berani memberi Itu karena apa? Karena iman? Saya bilang karena janji Iman itu perkataan teori biasa Tapi yang prakteknya karena janji Kenapa dia bali memberi? Karena ada janji Allah. Ketika engkau memberi, engkau tidak akan miskin. Akhirnya engkau beriman. Bener nggak sih Tapi kita saat balik karena iman. Akhirnya kita nggak tahu mulai dari mana. Iman yang mana? Iman kemana? Iman memberi atau iman janji? Ketika kita memberi kita kepada Allah, kita tahu janji Allah. Abraham juga begitu. Dia tahu janji Allah. Daud juga tahu janji Allah. Bahwa dia memang jadi raja, mau diapain juga dia jadi raja. Itu janji Allah Nah hari ini kita lihat Yosafat Dia berani maju karena ayat 15 Ada janji Allah Berarti iman adalah Janji Allah Karena janji Allah Dan orang yang pegang janji Allah Pasti berani bertindak Orang yang berani bertindak Pasti berani Mengambil resiko Gak ada tindakan tanpa resiko Jadi iman Janji tindakan dan siap menerima resiko kalau salah satu kita nggak punya susah kita bisa beriman orang saya bilang gini bu fibah imannya luar biasa ya tiga ini aja kunci saya pegang janji kedua bertindak tiga siap resiko kalaupun itu tidak terjadi itu resiko iman berikutnya yang keberapa sekarang yang keempat yang keempat Bagaimana kita melewati masa krisis Supaya krisis itu Jadi kemenangan Wah kayaknya harus dijanjiin dulu nih Kayaknya saudara lebih konsentrasi Kalau dijanjiin Ayat 1-2 tadi bicara Yosafat ketakutan Ayat 3 Yosafat takut Karena musuhnya banyak banget Dari kanan kiri Coba kita lihat Kita lihat ayat, ayat 25 Ayat 24 Akhir cerita Yosafat Apa yang terjadi Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang Gurun, Mereka menengok ke tempat laskar itu Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah Tidak ada yang terluput Ayat 27 Lalu pulanglah sekalian orang Yahuda dari Yerusalem dengan Yosabat di depan mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kesekalahan musuh mereka. Saudara lihat, masalah bisa diubah alam jadi sukacita. Masalah bisa diubah alam jadi mujizat. Masalah pasti diubah Allah menjadi kegirangan, menjadi sorak-sorai. Tapi yang membuat masalah berubah itu yang tadi syaratnya. Dan syarat yang keempat adalah hadapi masalah bukan dengan cemberut, bukan dengan komplain ketika kamu menghadapi masalah, bukan dengan menggerutu, bukan dengan putus asa, tapi dengan sukacita dengan sorak-sorai dan pujian. Kenapa saya kasih firman ini? Karena saya lihat di sini puji-pujinya luar biasa kencengnya. Pujiannya kencengnya luar biasa. Harusnya kalau pujiannya seperti ini, masalah yang Saudara hadapi pasti menang. Enggak mungkin. Karena pujiannya kayak begini. Kita lihat bagaimana Yosafat menghancurkan masalah. Ayat 18 dikatakan tadi Yosafat maju Ayat 7 maju Memang ketika Ayla suruh maju Allah dalam peperangan ini Tidak usah kamu bertempur hey Ya udah, dan Yerusalem tinggallah berdiri di tempatmu Dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan Kepadamu, janganlah kamu takut Dan terus majulah besok hadapi mereka Tuhan akan menyertai kamu Itu, nggak mungkin Allah sertai kita Kalau kita nggak hadapi masalah Kalau mau disertai Allah harus maju hadapi masalah Dan berikutnya Yang keempat yaitu kuasa daripada pujian mengalahkan masalah. Ayat 20 ayat 20. Ayat 21, sorry Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan ayat 21. 2 tarik ayat 21. Apa? Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi Nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar. Di muka orang-orang bersenjata. Sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Saudara lihat, yang paling penting buat Yosabat bukan senjata. Yang paling penting bukan tenaga. Yang paling penting ketika dia sudah mulai bersama-sama siap untuk maju. Yang pertama kali dia rundingkan adalah siapa yang akan memuji. Siapa yang akan memuliakan Allah. Barisan yang mana setelah ia berunding dengan rakyat ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi jadi perundingan itu untuk apa untuk pujian pujian di sini luar biasa loh di Jakarta gerejanya nggak kayak begini nggak kayak begini berturut-turut nggak capek-capek bahkan gembala saudara capek banget temenin kita shopping katanya jam 4 kumpul Katanya sampai jam setengah tujuh masih di mall. Khususnya yang oma-oma itu tuh, tuh, tuh, tuh. Maka tuh katanya gembalanya tadi harusnya nanti bu khutbahnya jangan perjanjian lama. Perjanjian baru. Soalnya dari atas sampai bawah baru semua loh. Semuanya baru. ya. Nah, jadi yang dirundingkan pujian. Jangan dirundingkan soal shopping dulu. Pujian. Di sini mau hotbah, shopping dulu yang dirundingin. ini ya, bajunya apa nih? Pujiannya. Penyembahan. Coba lihat, ketika pujian apa yang terjadi? Ini mulai mujizat. Ayat 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap bani amon dan moab dan orang-orang da pegunungan sir yang hendak menyerang yehuda sehingga mereka terpukul kalah ketika ada pujian baru dibuatlah Tuhan penghadangan bukan yehu bukan mereka yang berperang bukan yosafat yang berperang tapi Tuhan mulai buat Tuhan mulai bergerak ketika ada pujian amin itu kuasa pujian doa jangan setengah-setengah eh doa pujian jangan setengah-setengah Jangan cuma cuap asal cuap, benar-benar pujian. Karena ketika kita memuji Tuhan, Allah langsung buat sesuatu, saudara. Saya ini tadi bilang dibilang Pak gembala, saudara bahwa kami sekuarga dari keluarga ibu saya keluarga supit penghotbanya banyak sebelas. Jadi kalau kami hotbah pulang kampung sebelas sebelasnya naik mimbar itu Mike ganti-gantian sebelas hotbah, tapi satu nggak ada yang bisa nyanyi. Katanya tadi apa fals apa fals minor. Nah. So kuncinya kunci F minor gitu ya. Kalau saya bilang Z minor. Enggak ada yang bisa nyanyi. Jadi tadi pagi saya mau saya mau doa khusus buat malam hari ini. Saya bilang sama anak sepal, "Bawa Alkitab, bawa ini kita kumpul di kamar yang omah." Yang saya suruh bawa apa? Bawa tuh speakernya iPod. Karena saya tahu banget saya nggak bisa nyanyi. Semua kita enggak nyanyi. Jadi kalau kita nyanyi pasti fals. Jadi daripada enggak doa-doa, lebih pakai speaker iPod, pasang iPod Ah, kasih gedein tuh suara pujian, kayak denger band. Jadi yang suaranya fals ketutup dengan suara musiknya. Semua. Wah, dan emang bener setelah kami menyembah saya enggak mau berhenti. Terus pada saya tahu suara saya fals, tapi karena yang kedengaran bukan suara saya, tapi mereka dengernya dengar musik. Saya juga nggak dengar suara tante saya. Yang saya dengar juga musik juga. Apalagi suara anak saya yang laki itu bagusnya luar biasa. Tapi saat itu saya juga nggak dengar. Kenapa? Yang saya dengar cuma musiknya. Jadi gak ketawa. Biasanya tuh kita kalau nggak ada musik. Doi-fars. Aduh. Doyannya kalau dibilang kita jelek gitu ya. Pas suaranya. Nanti les. Nanti les. Jadi calon guru. Nah kalau kita pas lagi denger musik. Eh pas lagi ada musik. Nyanyi. aja nyanyi. Ketawa semua. Notnya kemana. Padahal cuma lagu. Hallelujah. Fars ya sih? Ay. Itu ditahan-tahan. Pokoknya. Haleluya aja udah ngaco. Cuma haleluya aja udah ngaco semuanya. Yang bisa nyanyi dikit cuma Devina lah bisa lah Devina bisalah. Yang lain gak ada yang bisa. Habis-habisan. Tapi waktu kami walaupun suara kami fals ditutup dengan kaset. Itu saya tadi si tadi pagi terima pencurahan Roh Kudus. Maka itu shoppingnya jago. Nah, beneran. Tuk, tuk, tuk, tuk, tuk. Selesai tak tak tak tak saya boleh nih selesai gitulah. Dan benar, pujian itu benar. Penyembahan itu benar. Itu alat bergerak ketika dengar pujian. Amin. Nah, lihat apa akibatnya ketika Allah bergerak? Ketika Allah bergerak apa yang terjadi? Mereka tetap masuk ke medan perang. Tapi buat apa mereka masuk? Ayat 24 tadi kita sudah baca. Ketika orang yang sudah tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, tampaknya semua telah menjadi apa? Bangkai berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Jadi satu orang aja enggak ada yang hidup, tiga musuh kanan kiri ketika mereka datang ke medan mau perang, mereka sudah siap berperang dengan pujian. Yang mereka lihat bukan manusia, tapi apa? Bangkai. nggak ada satu yang terluput. Tapi coba lihat ayat 3. Yosafat menjadi takut karena ada serangan musuh dadakan yang dimana kerajaannya belum siap untuk berperang. Dia takut gemeter luar biasa. Sampai dia serukan. Tapi ayat 24 katakan ketika dia datang yang dilihat bukan manusia tapi bangke. Satu manusia nggak ada yang hidup. Itu kalau Allah yang berperang. Nah buat kita. Ini ayat yang sampai hari ini saya nggak pernah takut hadapi masalah. Ini ayat yang sampai hari ini menjadi kekuatan buat saya. Masalah yang kita rasa itu besar. Yosafat takut kita takut. Tapi ketika kita cari Tuhan. Maka akibatnya masalah itu boro-boro kecil. Bangke, nol. Udah bangke apa yang mau ditakutin? Siapa yang takut sama bangke? Bertobat yang takut sama orang mati. Bangke ngapain? Mau ditendang di gini aja dia gak gerak? Nggak dia jadi gak ngelawat? Yang takut orang hidup? Kalau dia mati mau diapain juga nggak apa-apa Mau ngapain? Dia gak apa-apa yang ngapain kita Coba lihat Saudara Lihat lagi Kalau Allah yang berperang bukan hanya jadikan bangke Masalah selesai Tapi coba lihat Ayat 25 Akibat kalau Allah yang berperang Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjara barang-barang mereka Mereka apa? menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa tiga hari lamanya mereka menjara barang-barang itu karena begitu banyaknya, saudara. Siapa sih yang berpikir Yosafat nggak mungkin dia orang yang aneh, nggak mungkin mana mungkin dia berpikir dia ke situ tuh mau perang, dia ke situ siap untuk mati atau ngebunuh musuh hanya itu aja orang perang siap dibunuh atau siap Membunuh, hanya itu dua. Tapi dia gak siap untuk bawa rejeki. Dia gak siap untuk bawa kekayaan. suruh gak siap bawa hasil apa gak siap. Tapi lihat, kalau Allah berperang, datang yang tadinya masanya gede. Tuhan bilang, hey ini masalah nggak akan bikin kamu mati. Penyakit ini tidak akan membuat kamu mati. Lazarus, tapi akan membuat kemuliaan Allah. Kamu untuk berperang bukan untuk mati Untuk pengutin Berkat-berkatku ada keledai Ada ternak-ternaknya Ada emasnya Ada susunya, ada makanannya Ada harta benda yang engkau belum punya Itu kau ambil Lihat Tapi kenapa kita takut Adapin masalah Bahkan setiap satu tip saya Setiap masalah Itu pasti jadi bangkai Dan dibalik masalah Pasti ada berkat-berkat Allah Amin Ada berkat Kita datang bukan untuk perang Yesus sudah perang di kayu salib saudara. Kita datang untuk kumpulkan Berkat-berkat asal kita lakukan seperti Yosafat Dan pasti Kalau Allah yang berperang Akibat yang ketiga Ayat 27 Lalu pulanglah sekalian Orang-orang Yehuda Yosafat Dengan Yosafat di depan Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita, karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuhmu -musuh mereka. Jadi hikat bahasa yang kemarin itulah sambungannya. Yang mana Yesaya 41 ayat 15. Sesungguhnya Aku menjadikan engkau sebagai papan pengirik untuk mengirik gunung-gunung dan bukit-bukit, dan engkau akan bersorak-sorai ketika engkau selesai mengirik gunung-gunung. Ini kalau Tuhan yang berperang akibatnya yang ketiga. Enggak mungkin enggak ada sukacita, pasti ada sukacita, pasti ada sorak-sorai, pasti ada pujian. Karena apa? Karena kita sendiri aja terheran-heran melihat pekerjaan Tuhan. Tapi banyak orang ketika dia bersorak-sorai, dia lupa untuk mengembalikan ke Tuhan. Yosafat Sempurna ayat 26, pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian disanalah mereka bermuji Tuhan dan inilah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita memuji Allah, menyembah Allah ketika muji saat itu ada dalam hidup kita? Saudara, hari ini kalau saudara baca firman ini di rumah lagi diulangi lagi, jangan takut hadapi masalah. Siapa di sini yang hari ini saya akan berdoa khusus? Yang hari ini Punya masalah yang sangat besar Bukan untuk dipamerkan Yang punya masalah buat saudara Buat saudara pribadi Masa itu besar banget selama saudara hidup ini paling besar Angkat tangan boleh angkat tangan Sekarang siapa yang punya masalah Hari ini Yang ada persoalan pastilah saya juga punya masalah ini saya juga punya masalah saudara mau seperti Yosafat mau sukacita mau menyembah Tuhan ayo kita bangkit berdiri